Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah Adada ma fi almi Allah Salatan wa salaman daimain Bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha Lana futuhal arifin Watufaqihuna biha fiddin Wa ala alihi wa sahbih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Malam hari ini Bisa kembali duduk bersama di majlis Ar-Rawaduah ini Dalam keadaan sehat sesehah wal'afiah InsyaAllah yang sakit jadi sembuh dan sehat Dan semoga yang sehat bisa Barakah langgeng manfaat kesehatannya selama-lamanya Amin Allahumma Amin kita akan kembali mengkaji Kitab Arba'in An-Nawawiyah Dan kita masih di Mukaddimah Walau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas Bagaimana uh, Julukan Rasul Sosam Sebagai hambanya Allah Itu adalah uh, Pangkat yang tertinggi Jadi Budaknya Allah, hambanya Allah Itu pangkat yang tertinggi Dan sebutan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu di Al-Qur'an ketika ayat Isra Allah menyebutnya juga subhanalladzi asra bi'abdihi di akhir ayat pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas mukadimah masih ketika Imam Nawawi menyatakan Afzalul makhlukin Wa habibuhu wa khaliluhu Afzalul makhlukin Al-muqarramu bil quranil aziz Al-mu'jizah Al-mustamirah Ala ta'akubisinin Beliau menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Afzalul makhlukin Makhluk itu artinya Ciptaan Makhlukin Adalah ciptaan-ciptaan Dari semua Ciptaannya Allah yang paling afdhol artinya yang paling mulia yang paling utama adalah Nabi Muhammad s.a.w makanya kalau ada mukmin yang meyakini ada ciptaan Allah yang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad s.a.w maka dia keimanannya cacat ketika kita bersyahadat asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah kita yakin bahwasanya boleh adalah makhluk atau ciptaan Allah yang paling mulia yang paling utama itu harus diyakini karena itu tidak ada malaikat tidak ada rasul tidak ada apapun Yang diciptakan Allah Yang lebih hebat, yang lebih mulia Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah, paling mulia Rasulullah Setelah Rasulullah siapa? Ya, Nabi Muhammad Musa Dan seterusnya Urutan para Rasul itu Intinya Nabi Muhammad Kemudian Ulul Azmi Kemudian Nabi Rasul yang lain baru malaikat, baru malaikat. Jadi malaikat itu pangkatnya di bawah Nabi dan Rasul. Nah malaikat yang khusus dulu, yang paling mulia adalah malaikat jibril. Di bawahnya jibril, mikael. Di bawahnya mikael, isrofil. Di bawahnya isrofil, eh, bawah mikael israel. Di bawahnya israel baru malaikat-malaikat yang lain, penjaga neraka, penjaga sur. Surga. Setelah malaikat yang pokok-pokok tadi, baru malaikat secara umum. Ya, malaikat secara umum. Ini harus kita pahami. Jadi biar kita tidak tidak tidak salah ya. Jadi malaikat secara umum ini pangkatnya di bawahnya orang-orang soleh, selain Nabi dan Rasul. Di bawahnya orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul. Jadi seperti sahabatnya Rasulullah. Pangkatnya di atas malaikat yang umum Malaikat itu kan ada malaikat yang bagi rahmat gitu ya Nah malaikatnya bagi rahmat ini pangkatnya di bawah sahabatnya Nabi Muhammad S.A.W Tapi malaikat secara umum Ya pangkatnya di atasnya manusia secara umum Manusia-manusia yang biasa-biasa ini ya Secara umum Saya gak akan bahas semua itu Tapi yang mau saya bahas tidak ada ciptaan Allah Yang lebih mulia Lebih utama Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau ada Produk terbaik Kita ingin punya enggak? Pengen Ada pria terbaik Seorang wanita ingin jadi istrinya enggak? Pengen Ada wanita terbaik Seorang pria Pengen Menjadi suaminya ya. Ada anak terbaik Seorang orang tua Juga pengen menjadi orang tuanya Jadi ada ciptaan yang terbaik Tentunya Seharusnya Seluruh ciptaan Pengen dekat dengan ciptaan terbaik ter Tersebut Kenapa? Dengan dekat dengan ciptaan terbaik Tadi dia mendapatkan manfaat Dia mendapatkan man manfaat Nah, alhamdulillah, yang paling dekat dengan ciptaan yang terbaik itu sebetulnya kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita itu dipilih sama Rasulullah, dicintai itu. Kita ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain yang pengen dekat dari umat-umat terdahulu, ya itu juga pengen, pengen dekat, tidak mendapatkan keuntungan seperti kita. Nah keuntungannya kita ini yang dekat dengan Rasulullah diantaranya. Diantaranya kita ini jadi mulia karena kita jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Nabinya paling mulia, otomatis umatnya jadi paling mulia. Saya ambil gambaran begini. Anda pergi naik pesawat, bawa rombongan. Kebetulan Anda adalah tokoh masyarakat yang disegani semua orang. Anda mengatakan ini rombongan saya. Nah, rombongannya dihormati enggak? Dihormati. Rombongannya dimuliakan enggak? Dimuliakan. Nah, ini ada manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling hebat. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti rombongannya Rasul ini jadi apa? Jadi biasa atau jadi paling juga? Jadi paling. Dihormati, dimuliakan. Bukan karena amalannya. Bukan karena amalannya orang-orang ini Bukan Tapi karena siapa yang mimpin Siapa pemimpin? pemimpinnya lah Kita ini jadi mulia Karena kita dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasul Ngasih jaminan Ya, Ngasih jaminan Bahwasannya umatnya Rasulullah SAW akan dapat Hak yang lebih Dibandingkan umat yang lain Contoh ya, Contoh umat lain belum boleh masuk surga. Padahal hidupnya lebih awal. Meninggalnya juga lebih awal. Ngantrinya lebih lama. Saya mau nanya, kira-kira nih umatnya Nabi Musa udah ngantri atau belum? Sudah. Ngantri masuk surga kan? Masih ngantri atau oh, belum? Surganya belum dibuka. Masih ngantri. Umatnya Nabi Nuh ngantri enggak? Ngantri, ngantri kemana? Masuk surga. Umatnya Nabi Isa ngantri enggak Ngantri. Ya. Padahal beliau-beliau itu ngantrinya barusan atau dari buan tahun yang lalu. Sudah ribuan tahun yang yang lalu. Lah kita yang belakangan ujuk-ujuk datang tuh nanti ya ke sana, bukan ditaruh antrian paling belakang dirubah sama Allah disuruh naruh urutan paling depan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Karena kita ikut rombongannya nabi yang paling depan. Kita ikut rombongannya nabi yang paling utama. Anan nabi wa adamun jadilatul fitnah wa adamun jadilun fitinatih. Au kamu kaum sallallahu alaihi wasallam, aku sudah jadi nabi, Adam masih berupa adonan tanah. Awalun, awalun Nabi, Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad s.a.w. Karena Rasulullah yang pertama, walaupun keluarnya akhir, tapi Rasulullah yang pertama. Walaupun keluarnya akhir, Rasulullah yang paling utah, utama, yang paling muli, mulia, yang paling dicintai, yang paling dimuliakan. otomatis pengikutnya sama Allah diletakkan di belakangnya Nabi Muhammad s.a.w. Berarti curang gak kita ini? Kita gak curang, tapi dapat Apa namanya, keuntungan ya Datangnya terakhir Karena ikut pimpinan yang luar biasa Ditempatkan di paling de depan Sehingga tidak boleh Ada orang yang masuk surga sebelum Seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW yang memang Jatahnya masuk surga di awal Masuk surga Udah nih yang surga Udah masuk semua, coba santri nanti oh, sudah sudah oh masih ketinggalan satu oh itu dia gitu ya siapa doni <laughs> misal itu lagi di belakang oh eh, masuk masuk doni oh, doni masuk ada lagi siapa oh novel oh ya masuk novel novel masuk begitu udah masuk semua sudah baru umatnya nabi yang lain dipang, dipanggil baru jadi kita enggak akan ngantri masuk surga tenang aja bayar telepon ngantri ya bayar ini ngantri tapi eh, masuk surga tidak akan ngantri ngantri. Kenapa nggak akan ngantri? Karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Karena itulah Nabi Musa, Nabi Musa itu ya, lihat kemuliaan kita ini iri sampai bilang ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa dengan segala pangkatnya, kemuliaannya, kehebatannya, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah karena melihat kemuliaan kita? Sebetulnya bukan. Tapi karena melihat kemuliaannya Rasulullah Umatnya itu jadi mulia Gara-gara nabinya mulia. Mulia nah, Akhir zaman ini kok ada orang yang berupaya Menghilangkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad SAW Tidak mau mengenalkan kemuliaannya Rasulullah Berusaha memutuskan hubungan Antara umat Dengan Nabinya Jadi ikatan hati antara umat Dengan Nabi ini berusaha diputus Diputuskan Muci nabinya, tidak boleh memuliakan nabinya, tidak boleh bersolawat sebanyak mungkin untuk nabinya, tidak boleh mengucapkan pujian-pujian untuk nabinya, tidak boleh. Ada orang yang seperti seperti itu dengan berbagai dalil, berbagai alasan dan lain seba, sebagainya. Padahal, ya, padahal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling mulia dan paling hebat. Ini insyaallah akan kita bahas nanti kalau sudah mulai masuk Hadith ya. Cuma sekedar kita ngerti kalau kita punya rasul, rasul yang paling hebat, kita punya nabi, nabi yang paling hebat. Afdhulun nabiyyin, a'adzulul makhluqin. Al mukarramu bil Qur'anil aziz. Satu-satunya ciptaan Allah yang mendapatkan kemuliaan diberi Al-Qur'an itu hanya Nabi Muhammad SAW Yang lain enggak. Taurat, Zabur beda dengan Al-Qur'an meskipun semua kalamullah. Ya semua kalamullah. Tapi yang dapat Al-Qur'an wahyu Allah yang namanya Al-Qur'an itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Al-Qur'an ini bagaimana? Al-Aziz yang mulia. Nih Al-Qur'an ini mulia. Dikatakan mulia Karena Siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran Dengan benar Ikut jadi mulia Contoh Ini apa namanya nih Kertas misal ada kertas ya Kertas kertas itu kan bisa jadi Bungkus kacang ya. Ketika kertas itu jadi Sampulnya Al-Quran boleh tidak disentuh? Boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku dengan apa? Dengan bulu suci. Kalau enggak suci dari hadar besar maupun kecil, maka tidak boleh menyentuh kertas tadi. Bukan karena kertasnya ada Al-Quran, enggak, tapi karena kertasnya menjadi sampulnya Al Al-Quran. Jadi kertasnya jadi mulia. Kertasnya jadi dicium. Kertasnya dicium, bukan karena kertasnya Karena di dalam kertas itu Ada ayat-ayat Al-Quran al eh, Al-Aziz Al-Quran ini mulia Membuat siapapun yang bersentuhan dengannya Menjadi mulia Lah Kalau kertas saja Jadi mulia Baru jadi sampulnya Al-Quran Jadi mulia Bagaimana manusia yang hatinya Ada Al-Quran Nih, Samri, Lutfi. Alhamdulillah kan hatinya ada Al-Qur'an. Karena hafal Al-Qur'an. Berarti nanti kalau menyentuh Lutfi sama Samri ini kita harus pakai wudhu ini bahaya gitu ya. Ya enggak. Tidak ya, ada seperti itu. Di dalam hatinya ada Al-Qur'an. -Al Maka jadi mulia. Saking mulianya orang yang di hatinya ada Al-Qur'an sama Allah dikasih Kelebihan yang enggak dimiliki orang lain Salah satu kelebihannya Orang yang di hatinya ada Al-Quran Iman mu'min di hatinya ada Al-Quran 30 juz Sama Allah dikasih hak Atau kekuatan Untuk menyelamatkan 10 Anggota keluarganya Dari seksa api neraka Dan kesepuluhnya udah ketok palu Ahlimar Jadi 10 anggota keluarganya Udah diketok palu penghuni neraka ini kalau dia hafal Al-Qur'an, dia dalam hatinya ada Al-Qur'an, Al berkat kemuliaan Al-Qur'an bukan kemuliaannya dia. Ya, berkat kemuliaan Al-Qur'an, kamu ini karena di dadamu ada Al-Qur'an selamatkan tuh 10 keluargamu yang udah wajib masuk neraka. Ini hak biasa atau luar biasa nih? Luar biasa. Gara-gara di dalam hatinya ada Al-Al-Qur'an. Yang mendengar Wa idza qur'anu fastami'u lahu wa anstitu la'an lakum turhamun. Sekedar mendengar Al-Qur'an. Paham, enggak paham, ngerti, enggak ngerti. Mau dengarkan asal mendengarkan ya. Diam mendengarkan. Langsung dapat rahmat. Kalau yang baca dapat rahmat itu ya pantas ya. Ini enggak ngapa-ngapain, cuma mendengarkan tok. Karena dia mau mendengarkan yang didengarkan Al-Qur'an langsung dapat rahmat. Padahal orang itu mau masuk surga syaratnya dapat rahmat. Gak dapat rahmat gak masuk surga. Lah dengan mendengarkan Al-Qur'an maka dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca Alif Lam Mim satu huruf dikasih pahala sepuluh Paham artinya, Gak paham artinya. Ngerti tafsirnya Gak ngerti tafsirnya Di Mujarodil Kiro'ah Sekedar membacanya Mau khusuk, mau gak khusuk, asal baca Satu huruf dapat pahala se sepuluh Tidak seperti buku agama Kitab misalnya Ada kitab kok menjelaskan Hati manusia ini begini Kita baca kitab itu, huruf demi huruf Gak dapat pahala Kalau tidak ada niat, cari ilmu Paham ya? Kalau gak ada niat, gak? Ngajar Kalimat zikir Subhanallah, subhanallah, subhanallah Menurut ulama ahli fikih, Kalimat zikir itu tidak akan mendatangkan pahala Kalau kita tidak tahu ar artinya Bedanya dengan Al-Quran di situ. Jadi Al-Quran tahu gak kalau dapat pahala bah Tapi dia dapat pahala dari sisi yang lain Dapat pahala dari sisi yang lain Maksudnya gini Subhanallah bukan sin dapat satu huruf Dapat sepuluh bah pahala Enggak gitu. Paham ya Pak Bukan kemudian bak dapat sepuluh Pahala anda Dia dapat pahala karena apa Lisannya sudah mengucapkan yang baik Dapat dari itu mengucapkan kalimat mikir. Belum paham artinya Ya sudah sebatas ngomong yang baik lisannya Tidak dapat Janji-janji yang siapa Yang bertasbih Maka kalimat tasbih itu begini Itu janji-janjinya buat orang yang Memahami, buat orang yang Ngerti, buat orang yang Khusuk, dapat, kalau anda yang mengucapkan alhamdulillah tasbih memenuhi langit kalimat itu ya kan kalimatani khawifatani an lisa dzakilatan fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim yang memberati timbangan langit itu ya buat langit itu penuh itu akan didapatkan kalau orangnya paham artinya khusyuk membacanya dapat pahala itu dapat tapi kalau enggak khusyuk model-model habis salat subhanallah rabbika rabbil izzati subhanallah bar-bar bar-bar bar-bar model begini mau dapat pahala yang begitu nanti dulu ya dapat pahala karena udah mengucapkan kalimat yang baik gitu ya tapi Al-Quran Al paham gak paham ngerti gak ngerti khusyuk gak khusyuk asal dia niat membaca ya. niat mem membaca satu huruf langsung dapat 10 kebajikan langsung dapat 10 kebajikan dan satu huruf itu langsung naik pangkatnya 10 derajat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu bedanya Al-Quran dengan yang lain Beda kan berarti Nilainya Al-Quran dengan yang lain B, Beda Kemudian Al-Quran ini Mujizat yang tidak ada habisnya oh, Karena Rasulnya paling mulia Allah ngasih juga sesuatu yang paling mulia Mujizat yang tidak ada Habisnya Kalau mujizat Nabi Baik itu mujizatnya Rasulullah Atau mujizatnya Nabi Musa Selain Al-Qur'an itu sirna dengan, dengan bergantinya zaman. Contoh Nabi pernah mengucur air dari selah jari jemarinya. Betul kan? Ya, apa sekarang bisa keluar mujizatnya? Dengan berganti zaman udah selesai mujizat itu. Mujizatnya sudah selesai. Nabi pernah membelah rembulan. Udah selesai masa itu ya selesai mujizatnya. Kalau Rasul membelah lagi ya bisa, tapi muajizatnya sudah selesai di masa ini itu. Nabi Musa belah lautan dengan mukulkan tongkatnya, lautan ter terbelah, selesai. Seandainya tongkat Nabi Musa dipegang sama Mas Doni dipukulkan ke laut, apakah terbelah? Tidak. Yang ada Mas Doni ikut cemplung gitu ya, katut begitu kan? Tidak, nah, ini bukan karena tongkatnya sudah selesai muji, Ya, muajizatnya sudah selesai. Selesai. Tapi Al-Quran Mujizat yang enggak ada selesainya Karena kalamullah Tidak ada selesainya Sehingga siapapun yang yang memang Memegang Al-Quran Orang-orang itu akan muncul karomah dari dirinya Dari dirinya akan muncul Karomah Dan Al-Quran akan membuktikan Kelebihan-kelebihan yang luar biasa Sampai hari ini Ya sampai hari ini Baik Mujizatnya Al-Quran itu terwujud Dalam bentuk ilmu pengetahuan banyak rahasia pengetahuan yang diungkap sekarang Lewat Al-Quran Atau dalam mengobati Masya Allah Orang lumpuh dibacakan Al-Fatihah tiba-tiba bisa lari Kan aneh atau itu nah, Ini masuk mujizatnya Al-Quran Yang gak ada habisnya Nah itu diberikan kepada siapa Kepada Nabi Muhammad SAW, Untuk diajarkan kepada umatnya Betapa beruntungnya kita gitu loh Mimpi apa ini Misalnya ada seorang guru Punya ilmu, kalau kita lihat di film-film Silat Tempo dulu ya, silat kuno Itu kalau ada guru punya buku Buku rahasia Jurus, apa misalnya, kepalan Kepalan apa Yang biasa paham-paham ini Ini kan biasa baca ilmu-ilmu silat Kepalan apa Gitu kan ya, saya tidak tahu jurus Apa, ayo ada yang-ada yang tahu Ha Culak Ya jurus apapun lah Misalnya pukulan telapak, loh ya itu tuh tadi tuh ya, pokoknya pak telapak tangan sakti misalnya, telapak tangan sakti, ada buku judulnya telapak tangan sakti, itu begitu guru itu mewariskan begitu kepada muridnya, muridnya senang tak? Senang kan? Dapat bukunya aja senang, apalagi dapat bukunya dan diajarkan, senang tak? Senang, padahal itu karangan gurunya. Wah, uh, merasa saya bakal sakti. Saya bakal sakti. Al-Qur'an 30 juz bukan karangan Nabi Muhammad SAW Wahyunya Allah oleh Nabi diserahkan pada kita. Ambil ini. Saya mau nanya gitu. Ini biasa atau luar biasa? Lah kita merasa selama ini merasa udah luar biasa atau biasa saja? Kita merasa biasa saja. Oh, baru dapat ilmu begitu aja udah Wah, wow, gitu ya. Ini ilmu ilmu sakti, ini ilmu sakti. Oh, ini Makassar kan modelnya begitu ya, ilmu sakti. Begitu. Udah senang. Ini teman saya dari Makassar itu kan bahasanya kan gitu, pak. Logatnya itu. Senang orang dapat ilmu kesaktian. Dan ini dapat Al-Quran 30 juz kok. Gak merasa itu suatu yang luar biasa? Dianggap biasa-biasa saja kalau kita ngerti itu, Al-Quran itu apa, gitu ya. kalau Allah itu maknanya apa, ya gak mau ninggalkan Al-Quran, nah berhubung kita ini gak ngerti dan tidak mau ngerti ya maka ya, Al-Quran cuman jadi hiasan, mending kalau jadi hiasan disimpan gak kelihatan lagi kalau jadi hiasan masih mending ya, masih kelihatan, ini disimpan di atas semari gak kelihatan, berdebu bahkan ditanya Al-Quran mana, wah lupa naruh saya lupa naruh. nah ini padahal al mukarram bil quran. Rasul itu menjadi semakin mulia karena diberi al quran. Dan al quran ini bisa kita baca ya karena Rasulullah SAW Kalau enggak ada mungkin kita mampu baca al quran. Enggak mungkin mampu membaca al quran. Ini tadi barusan ada ada gempa ya tadi ini. Pas isya tadi ada gempa. Saya lagi di depan komputer itu layar monitor saya keder sendiri Wuh, gitu kan. Kursi saya gerak-gerak saya bilang ini saya pusing atau apa. Oh ternyata ada gempa di Bantul sana. Semoga enggak ada apa-apa ya. Di Bantul sampai sini. Lumayan lumayan keras tuh gempanya. Nah, katanya Allah lauz anzalha hadzal qur'ana ala jabal laraitahu khashi'an mutashaddian min khasyatillah. Kalau Al-Qur'an ini diturunkan pada sebuah gunung bukan cuma gempa yang terjadi. Gempa yang keras itu kan kita jadi bingung ya. Ini kalau Al-Quran diturunkan di gunung bukan gempa. Gunungnya meledak, hancur, lebur. Lainnya Al-Quran kok bisa kita baca? Apa kitanya yang sakti? Bukan. Kita gak sakti blas, Sama sekali gak sakti. Al-Quran bisa kita baca dengan lisan kita. Karena Al-Quran itu sudah masuk ke dalam dadanya Nabi Muhammad SAW. Terus dikeluarkan oleh Nabi lewat lisan beliau. Artinya Al-Qurannya itu sudah dihaluskan. Saya takut ngomong salah gitu ya. Dihaluskan. Dahsyatnya itu sudah diliputi dengan rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar bisa kita... Kalau ibaratnya orang punya Jangan disamakan ya, ini jangan disamakan dengan Al-Quran Saya gak menyamakan dengan Al-Quran Cuma untuk mendekatkan pemahaman Ada kuda liar Bisa kita naik Gak bisa, kita terlempar Tapi kalau udah dijinakkan pakarnya, itu jadi kendaraan yang hebat Betul kan? Bisa dipakai, bisa nganter dan lain sebagainya Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa Gak ada yang mampu Memegang Al-Quran Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam langsung diinstal di sini di hadapan Rasulullah 30 juz. Kemudian sama Rasul dikeluarkan dengan lisan beliau. Dikeluarkan dengan lisan beliau. Rasul waktu dapat wahyu enggak ada yang ringan, berat semuanya. Orang sahabat itu pernah kakinya itu di bawah di bawah pangkuannya Nabi Muhammad SAW alaihi Jadi ya, pahanya Rasul, di atas pahanya sahabat. Jadi Rasul sama sahabat tuh kok duduk suka deket, suka jadi apa namanya seperti itu kedekatannya. Itu ada satu sahabat yang ketika turun wahyu, pas kakinya itu di bawah kakinya Rasul, sudah mengatakan kaki saya hampir hancur tuh karena menahan beban beratnya kayaknya Rasulullah SAW. Jadi saking beratnya. Jadi Rasul ketika dapat wahyu itu kekuatannya digunakan untuk menahan wahyu tadi. Terus dilembutkan, disampaikan kepada kita sehingga telinga kita mampu mendengar, mendengarkan. Nah, ketika itu dah di dada seseorang dan orangnya luar biasa, itu bisa dikeluarkan menjadi menjadi suatu yang luar biasa. Makanya dibacakan pada orang yang lumpuh, bisa jah jalan. Karena yang bacakan bener luar biasa. Kalau kita yang bacakan tambah lumpuh, makrotnya salah, ya kan ya? Makrotnya salah, panjang pendeknya salah. Ya, namanya bukan Al-Quran, gitu kan ya? Gak ada Suratul Fatihah kok Surat Al-Fatihah misalnya, gitu ya? Iyakana Iyakana budu Iyakana setahun Tidak ada kan Itu bukan, bukan Al-Fatihah namanya Tasdidnya tidak ada Antara Hamzah sama Ain Tidak ada B bedanya Kalau Al-Fatihah Iyakana budu Itu kan Ada tasdidnya Kelihatan itu Ainnya Ini banyak orang yang Yang dia Bacanya saja Tidak benar gitu ya. Bacanya tidak benar Ibarat uh, Email Email Password itu dimasukkan Mohon maaf, masukkan password Kalau kita email ke yahoo Atau ke google gitu ya Kita mau pakai emailnya Alamat email sudah benar Password dimasukkan Besar kecilnya huruf Salah Dikatakan apa? Incorrect password, passwordnya salah Betul, bisa kita buka email kita? Tidak bisa Al-Quran 30 juz Rahasia di balik satu huruf itu luar biasa tidak bertepi dan rahasianya enggak mungkin kebuka kalau bacanya salah. tidak akan ter terbuka. Jadi harus benar dulu bacanya. Lah ini kemuliaan Al-Qur'an luar biasa. Makanya orang-orang dulu mereka sangat senang baca Al-Qur'an. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu satu hari khatam Al-Qur'an dalam satu rokaat Itu di tengah malam itu ya. Allahu Akbar. Salatul lail Penutup pitirnya satu rokaat Menghatamkan Al-Quran al Itu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Uthman itu diantara Sohabat diantaranya Yang banyak baca Al-Quran adalah Sayyidina Uthman Abu Musa al-Ash'ari Itu juga bacaannya luar Luar biasa InsyaAllah saya mau nulis buku setelah ini Saya mau nulis buku e, Tentang bagaimana sahabat dan para ulama Dengan Al-Quran Jadi kemesraan para sahabat dan para ulama dengan Al-Quran Ajib itu, menyenangkan Bagaimana mereka Dekat dengan Al-Quran Al Bagaimana mereka berinteraksi dengan Dengan Al-Quran Itu bagus, banyak kisah itu, ya. Banyak, banyak kisah Yang kadang kita, kalau dengarkan itu Terasa betul Ya Allah, kita ini kok sama Al-Quran Kok gak ngaji ini ya Tidak menghar, menghargai Nah Al-Quran Al-Quran Mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan, yang mulia, al-Mu'jizatil Mustamirah adalah tak kubis Tadi sudah kita bahas mu'jizat yang terus menerus walaupun berganti tahun demi tahun, tetap mu'jizatnya Al-Quran itu akan tamak. Habis sunanil Mustaniratil Mustarsidin dan Rasulullah itu sama Allah dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang bercahaya bagi orang-orang yang mau. Mendapat e, Minta petunjuk Jadi orang yang minta petunjuk seperti kita ini Itu akan mendapatkan cahaya Dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW Nah sunnah yang dimaksud apa? Khilaf ulama oh. yeah. Intinya sunnah itu sebetulnya Wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW Wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW Itu sunnah Intinya itu Karena Rasul tidak bergerak dan tidak diam Tidak berucap maupun berucap Gitu ya Berucap maupun diam, semuanya dengan wahyu Allah. Amma yantiku anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsu. Semuanya dengan wahyunya Allah. Makanya cara makannya Rasul itu jadi sunnah itu, karena Rasul cara makannya yang ngajarin Allah. Gitu. Cara melihatnya yang ngajari Allah, cara diamnya yang ngajari Allah, cara duduknya yang ngajari Allah. Allah, cara jalannya yang ngajari Allah. Makanya setiap geraknya Rasul itu pasti membawa kebaikan buat kita kalau kita contoh pasti menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita kalau kita contoh karena pada hakikatnya itu bukan bukan perbuatannya Nabi tetapi itu perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah sunah Rasulullah itu semuanya penuh dengan cahaya nah termasuk sunah Rasul hadits ucapannya Rasulullah itu bagian dari sun sunnah nah ucapannya Rasul itu sama ucapannya manusia biasa Beda Yang bisa merasakan Merasakan, yang tidak bisa Seperti kita ini, ya sama saja Tapi kalau orang-orang soleh Bisa bisa lihat itu Huruf atau nur Yang muncul dari lisannya orang Yang membaca hadithnya Rasulullah SAW Jadi kalau hadith dibaca itu ada Cahaya tersendiri Al-Quran dibaca ada cahaya tersendiri Ucapannya ulama Ada cahaya tersendiri Ucapan yang jelek, ya ada aroma yang yang busuk ter, tersendiri dan kegelapan ter, tersendiri. Karena itu dikatakan hati-hati mendengar ucapan-ucapan yang buruk. Karena itu nanti menjadi kegelapan buat orang yang mendengar. Kegelapan. Dan carilah, ya dengarlah ucapan-ucapan yang baik. Entah itu Al-Quran, kalamullah, atau hadith, ucapan Rasulullah, atau ucapan para ulama. Karena itu menjadi nur cahaya yang kemudian menyinari hati-hati kita. Uh, Di sini ada kalimat ilmu tercedil buat orang yang sungguh-sungguh cari petunjuk. Ya. Kalau pengen dapatkan cahaya, yaitu, ambil sunah-sunahnya Nabi Muhammad SAW. Al maksoo bi jawami il kalim wa sama hati din. Nabi SAW itu diberi keistimewaan oleh Allah SWT dengan jawami il kalim. Ini hanya miliknya Rasulullah yang lain tidak dapat. Jawami il kalim itu apa? kalimat yang singkat tapi sarat dengan makna yang enggak ada habisnya ila yomil kiamah. Jadi balik satu kalimatnya Rasulullah itu ada pelajaran yang tidak mungkin habis ila yomil kiamah. Setiap orang yang di, di bidangnya nanti akan mendapatkan ilmu dari dari ucapan-ucapannya Rasulullah. Singkat, padat, penuh makna. Makanya Rasul enggak pernah ngomong bertele-tele. Pendek. Cuman ini program semua ini. Jawaban Rasulullah pendek tapi pro program pendek tapi kun kunci. Ya ibarat kuncinya kuncinya sebuah apa namanya? eh gudang yang luar luar biasa. Begitu dibuka isinya macam-macam. Tapi kalimatnya cuman pen, pendek. Kalau bahasa kita ibaratnya password itu. Ini cuman passwordnya. nya Di balik password itu ada sesuatu yang luar luar biasa. Nah, itu ciri khas dari ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Seperti Rasul SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali ahihima yuhibbuli nafsih. Pendek. Tapi itu pelajaran tentang cinta yang luar biasa. Di mana Rasul mengaitkan iman dengan cinta kepada orang lain. La yu'minu. Kalau diterjemahkan, bebas kan. Tidak beriman. Ngeri itu ya. ya untung ada ulama. Ini kok oh, tidak beriman maksudnya gimana? Tidak sempurna iman seseorang. Imannya lemah, imannya lemah, imannya masih penuh dengan keburukan. Kalau dia belum men bisa mencintai atau belum bisa mengharapkan untuk saudaranya seperti apa yang diharapkan untuk dirinya. Misal kita ingin jalan, enggak kenapa aku. Kita juga pengin orang lain jalan enggak kena paku. Itu baru mukmin beneran. Kita enggak ingin ditipu, maka kita juga ingin jangan sampai ada saudara kita yang tertipu. Itu baru mukmin beneran. Tapi coba perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dia kena tipu enggak jadi masalah, yang penting bukan saya. Dia jatuh enggak jadi masalah, yang penting bukan saya. Lah mukmin beneran kalau paham hadis ini satu makna saja, satu makna saja. Rasul mengaitkan kesempurnaan iman dengan mencintai seorang mukmin. Dan bukan satu mukmin, mukmin secara keseluruh keseluruhan, Makanya kalau ada orang yang di hatinya kok tidak menyukai seorang mukmin, maka imannya sangat cacat. Artinya Islam mengajarkan bukan agama individual. Islam itu bukan agama orang yang ngabdi kepada Allah sendiri itu enggak. Harus mikirkan seluruh seluruh saudaranya sesama muslim. Muslim. Kalau saya nggak pengin jadi orang bodoh, saya harus ngajar. Makanya orang pintar sembunyi, di diancam. Man kata Mah Elman, uljima yomal kiamat ibijaminenar, alhamdulillahiasalam. Siapa yang bunyikan ilmu, kelak di hari kiamat dia nanti dikasih pelana di mulutnya itu, tapi dari api neraka. Ya, seperti itu, diancam. Kenapa? Oh, cuman mentengkan dirinya sendiri, nggak mikirkan yang lain yang bodoh-bodoh. Jadi dia pengin pintar, tapi dia nggak pengin orang lain jadi pint. Pintar. Itu kalau dibahas satu hadit ini Walaupun 100 tahun dibuat bahas Akan terbuka terus Terbuka terus Terbuka terus Itu ciri khas ucapannya Nabi Muhammad SAW Jawami ul Kalim La, Kalau kita Kita sudah ngomong bertele-tele Tidak ada manfaatnya Kosong Kalau Nabi ngomongnya dikit Tapi penuh dengan man manfaat Makanya kalau kita ingin omongannya manfaat ya Yaudah bahas omongannya Nabi Bahas omongannya Allah Ta'ala kalamullah Nah itu nanti baru omongan kita jadi ber Bermanfaat Wasamahatiddin Dan Allah memuliakan Rasul dengan agama Yang serba mudah Agama Islam ini gak seperti syariat Islam yang terdahulu Jadi karena nabinya paling mulia Jadi umatnya dikasih Banyak dispensasi Gak dikasih yang berat-berat Karena Allah sayang Sama nabinya maka umatnya disayangi Allah dikasih banyak dispensasi diskon-diskon, contoh umatnya Nabi Musa misalnya atau Nabi-Nabi yang terdahulu kalau berbuat maksiat apapun kemaksiatannya besok pagi di pintu rumahnya itu ada tulisan semalam dia berzinam, ada tulisannya langsung malaikat yang nempelin ngeri atau gak ngeri itu coba kalau itu Berlaku pada kita sekarang. Tulisannya apa tu? Di rumah kita masing-masing itu. -masing. Tak cukup eh, pintunya ya. Kakek tulisannya. Tapi untuk umatnya Rasulullah SAW dilarang membuka aib. Perintahnya Allah Tutup aib umat Islam. Yang membuka diancam siksa oleh Allah Taala. Bedanya kan jauh. Di berikut keringanan. Malamnya mabuk ya mabuk sama Allah aibnya ditutup. Yang lihat suruh menyembunyikan rahasia, jangan ceritakan orang. Tutup aib saudaramu. Tizrunu nutup. Jadi bukan cuma yang yang pelakunya ditutup sama Allah aibnya, tapi orang lain diperintahkan Allah nutup. Yang membuka aibnya diancam sama Allah taala. Ini baru contoh satu ya. Contoh yang kedua, umat-umat terdahulu syariatnya keras. Syariatnya keras, sanksinya itu langsung. Jadi kalau kalau melihat yang haram maka sanksinya matanya dicukil dikuarin matanya coba kalau itu itu berlaku sekarang pulang dari pengajian dicukil semua matanya karena di pengajian juga lihat yang haram dalam perjalanan dulu ya lihat yang haram ini berangkat pengajian aja matanya lihat yang haram itu apalagi kamu enggak ngaji gitu ya. tapi syarat ini ringan gitu enggak seperti itu banyak maaf dari Allah banyak keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena Allah sayang pada Nabi Muhammad SAW Bukan karena kitanya, bukan karena kitanya. Tapi kerana Nabi nya Kerana Rasul nya Maka kita disayang-sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syariat Nabi yang terdahulu Kalau perang ada rampasan perang enggak boleh diambil Disuruh ngumpulkan ditaruh di gunung Nanti ada api yang melalap itu. Dibakar oleh Allah ta'ala Langsung api turun bakar Seperti kilat itu ya kesambar petir itu ya, langsung terbakar gitu. Mau emas kek, mau apapun rampasan perang. Tapi umatnya Rasulullah, kalau dapat rampasan perang suruh bagi semua yang ikut perang, boleh dinikmati. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang terdahulu, zakatnya diantara umatnya zakatnya 40%. Ya. Kita dikasih keringanan sama Zakat cuma 2,5%. Zakatul mal 2,5%. Nabi-nabi yang terdahulu Masya Allah Itu ibadahnya Lebih banyak wajiban ibadah Kita cuman sholat 5 waktu 5 kali 5 menit 25 menit x 24 jam Kalau perempuan bahkan ada liburnya Luar biasa kan Perempuan ada liburnya Haram, sholat di waktu haid misalnya. Yang laki suruh sholat terus Tapi cuman 5 waktu Gak lebih dari, dari itu Jalankan ini aja Surga kalau mau naik pangkat, ya jalankan sunahnya Untuk naik pangkat, gitu Tapi wajib berjalankan, dia dapat surga Sama hadudin, mudah Makanya eh, Rasulullah gak suka sama orang yang Memberatkan dirinya sendiri Contoh, tahu ada Musolah, masjid Tertutup, gak kena panas Eh Waktu sholat Cari yang di luar Saya mau sholat di luar, biar kena sinar matahari gitu. Biar panas, gitu biar hebat ini bukan hebat bodoh ini ya waktunya orang makan makan waktunya orang makan di pengajian ada makan makan suruh makan kan mi kan makan makan ini sunahnya Nabi Muhammad saw alimutu'am yang satu tugas ngasih makan berarti yang lain-lainnya tugasnya ma makan oh ini enggak dia saya mau bersuhud saya nggak mau ikut makan lawan nafsu saya salah ini ini namanya memberatkan dirinya sen sendiri seperti itu dia tidak mampu puasa Senin-Kemis Maksa dirinya puasa Senin-Kemis Senin, Senin kemis. Ya memang maksa itu bagus Tapi kalau maksanya tidak pas jadi tidak bagus kan Beratkan diri sendiri Agama ini sudah ngasih pilihan Sudah kamu coba dulu puasa Puasa-puasa penting dalam tahunan Mampu naikkan puasa bulanan Dalam sebulan ambil tiga Tiga hari Mampu nanti jadikan puasamu jangan tiga hari Puasanya empat hari Sudah ambil yang Senin dulu atau yang kemis dulu mampu jadikan puasamu 8 hari Senin sama ke kemis, senen sama kemis, Senin sama kemis, kalau kamu mau mampu mampu, ya udah buat puasamu, puasa Dawud sehari puasa sehari ti, tidak, tapi tunggu dulu coba dulu, jalan sekian tahun, tidak sama sekali disuruh memberatkan di diri tidak ada, sama hatu di ya tidak dipaksa orang, kamu harus harus jadi ulama semua anda wal takum minkum ta'ifah di satu kampung sebagian saja yang belajar beneran cari ilmu nanti ngajari yang lain. Yang lain silakan cari duit kesawah, yang lain begitu. Yang satu yang belajar betul itu ya. Nanti ngajari Yang lain cukup seminggu sekali lah belajar. Misal begitu kan? Seminggu sekali belah, belajar. Tidak semua di, semua harus jadi ulama, semua harus ke pesantren. Enggak gitu. Harus hafal Al-Quran. Tidak. Ya dikasih. Kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya eh, dikatakan dalam hadis yang lain, siapa yang membuat agama ini jadi berat, pasti dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Jadi misalkan ada orang kok, saya mau tahajud dari habis isak sampai subuh. Oh ini belum makomnya, belum kelasnya, orang tuh kan naiknya pelan-pelan, maksa akan, oh iya lanjutkan saja. Nanti akhirnya Dia sendiri akan merubah dirinya Orang kuat aku, orang kuat Saya gak kuat Akan dikalahkan oleh agama itu sendiri dia Oleh caranya itu ya Karena agama ini sifatnya Semaha, serba mudah Serba mudah, makanya sampai-sampai Dalam jual beli pun Rasul bersabda rahimullah Semoga Allah merahmati Seseorang, yang kalau jual Itu gak, gak ruwet Kalau beli juga gak ruat zaman sekarang yang jual ruat yang beli juga ruat betul kan ada cacatnya sedikit ruat walaupun boleh minta tukar ni ruat ini apa ni barang cacat ngajak berkelain tapi coba kalau serba serba dibuat mudah eh, pak maaf ya pak ya ni tadi barangnya ada cacatnya dikit gitu oh yalah nggak apa-apa lah dikit. bisa jalan bisa oh ya udah ini didoakan Nabi semoga Allah merahmati orang seperti ini eh, ya kemudian ada orang beli Janji bayarnya besok. Kalau kemudian besok tidak dibayar. lusa tidak dibayar. Seminggu baru bah, bayar. Dia serba memaafkan. Ini dapat doanya Rasulullah SAW. Yang model begini. Tapi mudah tidak jadi orang seperti itu? Susah. Ini Islam itu suka sama memberikan kemudahan dan kemudahan dan kemudahan. Tidak suka kepada orang yang memberatkan memberatkan dan memperatkan. Mempersulit Islam tidak suka lah. Ciri-ciri syariatnya Rasulullah SAW memberikan kemudahan. Nah terus bagaimana kalau ada orang yang ibadahnya berlebihan? Ibadah berlebihan itu buat orang yang nggak mampu. Contoh, jadi sebetulnya nggak ada kata ibadah berlebihan. Betul kan ya? Memang ibadah harus lebih, lebih. Sesuatu dikatakan berlebihan kalau memang dia tidak mampu. Lawang baru latihan angkat besi 10 kilo, kok ngangkat 50 kilo lah? Ini berlebihan namanya. Ya. Tapi kalau juara angkat besi, ngangkat angkat besi 50 kilo kan biasa-biasa saja. Gitu kan? Makanya kalau kita lihat ada sahabat seperti Sina Osman tadi, Rasul mengajarkan kalau bisa khatam Al-Qur'an tuh 3 hari sekali, jangan jangan dari itu, ya. Ini ajaran Rasul untuk orang ha, awam umum. Ternyata Sina Osman lebih dari itu yang enggak apa-apa gitu. Namanya itu bukan memaksakan diri, buat beliau itu ringan, buat beliau itu enak gitu. Buat beliau tuh enggak terasa apa apa jangan diukur dengan kekuatan G? kita. Nah kalau kita belum kuat kok berlebih-lebihan lah itu enggak bu, enggak boleh. Nanti akhirnya jadinya nyesal. Lah wong baru baru semangat. Sodakoh punya duit seratus ribu baru semangat setekahnya sepuluh ribu. Oh ini maksakan saya mau sedekah seratus ribu. Besoknya stres. Aduh, dah punya duit. Kemarin saya sudah sodakoh kan belum makomnya gitu. Ya Latihan, 10 ribu dinaikkan, 20 ribu, itu. Yang, gak, yang gak disukai itu memaksakan diri tapi tidak pada tempat tempatnya. Pengen keluar dakwah, 40 hari, Masya Allah semangat. Bagus orang keluar dakwah 40 hari, kalau memang itu sesuai dengan makomnya, paham ya? Keluar dakwah 40 hari istrinya teriak-teriak, kompornya mati, gasnya habis, gak bisa beli terus ngomong pasrah sama Allah, ya pasrah sama Allah ya keliru, bukan begitu ini gak suka, ini namanya memaksakan di diri, Ya udahlah mau kuadakwa tiga hari juga bi, bisa kuadakwa satu jam juga bi, bisa ambil dulu bagian yang kira-kira itu mam, mampu gitu. jadi tidak memaksakan, maka kita jangan maksa-maksakan diri kita pada sesuatu yang kita belum mampu gitu. tapi melatih diri kita untuk mampu, itu sesuatu yang mulia, jangan kemudian gak dipaksakan sama sekali itu namanya malas gitu kan ya malas harus dilatih dinaikkan sedikit demi se sedikit nanti bisa ada orang ngangkat sapi jangan kuat ngangkat sapi Anda kuat ngangkat sapi tidak tapi ada satu orang kuat ngangkat sapi ditanya gimana kamu bisa ngangkat sapi gampang kok bisa gampang gimana saya ngangkatnya sejak dia lahir saya dari mulai anak sapi itu tiap hari diangkat Ya, ya, otomatis Walaupun sudah jadi sapi gede, kuat Kenapa? Karena naikkan angkatannya itu Berbebannya, dikit demi sedikit Tiap hari Jangan niru, dia kuat angkat sapi Aku akan angkat sapi Jangan cuma niru angkat sapinya, prosesnya tiruan Gitu loh, ya Prosesnya di, ditiru Rasul tidak suka orang memberatkan diri Dalam arti seperti itu Tidak niru prosesnya Tau-tau langsung mau niru amalan-amalan yang luar Biasa Wali-wali itu ya nggak langsung begitu ya, walaupun amalnya besar, tapi beliau-beliau itu ada pro prosesnya. Nampak sama hati, hati Nah sekarang ada orang-orang yang mengajarkan yang serba serba apa ya keras gitu, serba keras. Contoh meluruskan soft, merapatkan soft. Betul soft diluruskan, itu harus. Bukan wajib, tapi ha? Harus. Karena kalau gak lurus kan softnya tetap solatnya sah ya. Tapi kan jadi tidak sempurna. Sembur, harus diluruskan dan harus dirapatkan. Tapi bukan dengan nginjak-nginjak kaki orang. Nginjak-nginjak kaki orang itu nyakitin orang lain. Ini namanya berlebih-lebihan Atau dengan melebarkan kaki. Apa bahasa Indonesia nya? Masuk ngangkang, gitu. begagah itu bahasa Jawa, begagah ngangkang itu bahasa Jawa. Bahasa Fungsinya apa? Merenggangkan kaki atau melebarkan kaki itu ya, ya salah. Uang Rasul suruh merapatkan, kok justru dia mele melebarkan, merapatkan itu biar biar softnya jamaah di depan semakin ba, banyak, jangan jamaahnya semakin dikit gara-gara kakimu semakin le lebar. Jadi ya, sebetulnya misinya betul merapatkan soft dan meluruskan soft. Tapi karena berlebih-lebihan harus rapat, harus lurus. Akhirnya direnggangkan kakinya, nijak kaki orang lain. Ini namanya berlebih-lebihan, salah. Islam nggak begitu, Bahasa Arab juga nggak begitu. Merapatkan dan mer ada e, merapik, meluruskan soft itu bukan seperti itu. Lihat tentara tuh kalau baris. Saya itu pernah lihat foto salatnya tentara kagum saya TNI itu kalau salat berjamaah pernah lihat enggak pasukan TNI lagi salat berjamaah lengkap dengan seragamnya cari di, di Google pada foto-fotonya itu TNI salat berjamaah gitu nanti kan muncul ya rapi shofnya rapat sekali rapat lurus tapi ya enggak ada ida-idaan sepatu enggak ada enggak ada ida-idaan kaki ya jabarannya begitu loh ya rapi lurus tapi semua pada tempatnya, porsinya masing-masing, nyaman, orang nyaman tapi lurus, tapi rapi. Pas. Lah Islam itu samahah gitu. Islam itu enggak mau apa ya? Ya gitu loh, susah ini ini ilmu rasa soalnya, ilmu rasa. Jadi semuanya itu nyaman. Samahah itu nyaman gitu. Ajarannya serba membuat orang nyaman. Yang mengamalkan nyaman, yang lihat nyaman. Yang berhubungan dengan orang itu jadi nyaman itu, nggak ada senggolan keras itu nggak ada. Contoh, Rasul melarang orang pergi ke pasar, ke masjid bawa senjata yang bisa melukai orang kok. Dulu kan orang bawa pedang, itu kan ya, bawa keris gitu ya. Itu jangan sampai nanti ujungnya melukai orang. Bawanya aja suruh ngatur, ya, jangan sampai nanti kamu ketika jalan tuh nginggol orang melukai orang. Sekarang bawa bronjong nggak ukur ukur gitu ya. ya, atau nggak lihat gitu sehingga ketika jalan nyenggol orang orang bisa jatuh tanpa mengukur, tanpa menimbang, boleh bawa bronjong tapi ada ukurannya ada tim, timbangannya harus jaga jangan sampai nyenggol orang orang lain. Ini contoh, contoh apa namanya, Seder, sederhana, semahah nyaman gitu. Jadi orang itu lihat Islam tuh enak gitu, sholat dilihat ya enak, kalau makan Minum, suruh sama ha, ya, serbaringan, jangan minum. Itu berdiri sendiri tak nyaman, itu nafasnya enggak enak, ya kan? Terus tenggelam tenggelam, suruh minumnya perlahan-lahan. Alhamdulillah. Contoh, contoh begini contoh. Nah, ini ini minum, ya, angkat bila santai, lihat minumannya dulu. ada binatangnya atau tidak? Maka kan enggak boleh minum dari dari kendi langsung gitu kan, nanti dalamnya kan ada binatang nggak? Nggak tahu. Udah dilihat, baca dulu nama asma Allah minta tolong sama sama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk dirasakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilihat enak enggak? Coba kalau minum seperti ini, misalnya, walaupun baca Bismillah, Bismillahirohman. Alhamdulillah. Bedanya apa sama kuda? Bedanya apa sama sama apa namanya kambing? Pernah lihat kambing minum? Bedanya apa? Kena ya? Islam mengajarkan sampai minum tuh samaha gitu yang apa namanya serba uh, itu samaha itu samaha tudin nyaman lah lebih lebih tepat nyaman serba memaafkan serba mudah enggak ruwet gitu samaha itu enggak ruwet sehingga orangnya nyaman gitu kalau terjemahan samaha itu enggak ruwet gitu. terjemahan bebasnya gitu karena bahasa Indonesia yang yang pas untuk samaha itu susah bahasa Arab tuh aniyah <laughs> ilmu rasa bahasa itu kan kalimat penerjemahan Hati, itu kan? Maka muncul bahasa dari hati menjadi bahasa dari hati ke lisan, bukan dari lisan ke hati. Hati dulu ke kelisan Makanya bahasa itu menerjemahkan isi hati. Eh, sama ini juga terjemahan isi hati tentang, yaitu enggak ruwet, serba memaafkan, serba memberikan kemudahan buat orang nyaman kan? Akhirnya, eh, akhirnya kan intinya jadinya nyaman. Nah, Islam tu begitu. Makanya ketika ada perilaku-perilaku muslim yang enggak buat orang nyaman, namanya bukan Islam. Bukan Islam. Islam itu buat nyaman. Contoh-contoh, seorang ulama jalan sama muridnya di lorong yang kecil. Berpapasan dengan anjing. Ulama itu nyingkir, muridnya diajak nyingkir. Jalannya masih cukup untuk kita dan dan dia. Anjing itu untuk kita dan dan dia. Jadi dia jalan dengan nyaman, anjingnya pun jalan dengan nyaman. Memberikan kenyamanan. Ini sama, itulah Islam. Dan Rasul dimuliakan Allah bersama dengan agama yang serba membuat orang nyaman, mudah, tak ribet, tak ruwet. Enak? ya? Nah, coba kalau yang kita lakukan sekarang ini dalam kehidupan banyak orang yang buat orang ruwet, buat orang ribet, buat orang tidaknya nyaman. Tentunya ukuran orang normal loh ya. Nah, kalau yang dibuat ukuran orang enggak normal, repot. Nanti lihat orang dengan orang zikir laa ilaaha illallah, beribanik lah itu orangnya enggak normal itu. Karena dia serba enggak mau memahami afkan seperti itu. Jadi, yang dibuat ukuran orang nur normal, bukan bukan orang yang enggak normal. Corong speaker di masjid, contoh. Ya, boleh dengan pengeras suara. Boleh dengan pengeras suara. Tapi ya, Islam mengajarkan jangan buat ruwet. Nanti jam 2 malam, pakai pengeras suara masjid biar semua bangun. Ayo tangi, wong wangawur gitu. kan? Ya. Waktunya tahajud. Ya bukan begitu, betul waktu tahajud. Ngasih tahu orang lain bagus, tapi ya bukan bengok-bengok jam 2 malam. Kan bukan seperti itu. Atau dia uh, dikir tengah malam pakai mikrofon di masjid. Teriak-teriak gitu. Setengah jam itu membuat orang lain gak nyaman. Siapa yang gak nyaman? Bukan orang tidur. Kita nggak bahas orang tidur. Membuat orang yang lagi sholat malam jadi kacau bacaannya. Ya karena ada suara yang keras, suara yang keras, ganggu kan? Bagi orang yang lagi ngapain Al-Quran. alif lam mim. Bisa ada suara di sini yang orang lagi fikir gitu ya, fikir dengan suara keras di corong masjid di waktu yang memang tidak umum. Di waktu yang tidak umum. Lain kalau misalnya 15 menit sebelum adhan maghrib, wajar. Masih tahu orang nih, udah mau waktunya mah. Maghrib 15 menit sebelum adhan, su, subuh, wajar gitu kan. Uh, seperti kalau kita di daerah Jawa Barat, itu sering. Misalnya mau mau subuh. Kampungnya ini, ini muadzinnya pegang mik, umumkan Bapak-bapak, ibu-ibu, Alhamdulillah. Kita hari ini udah masuk hari ini. Dan sekarang jam sekian. Adhan subuh pada hari ini jam sekian. Kurang 15 menit lagi. Mari kita tunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Terus dikir dikit adhan subuh. Wajar. Bagus. Itu gak ganggu orang lain. Karena memang lingkungannya mayoritas itu adalah umat Islam sama hadid. Pokoknya Islam itu enggak buat ruwet. Enggak buat ruwet. Nah sekarang sering kita menampilkan Islam yang ruwet. Melayat jenazah, ini contoh. Bagus kan? Konvoi bagus, cuman sayang nanti bawa bendera, benderanya itu digeser ke kanan. Wah, orang minggir semua, enggak minggir tabrak dengan tiang benderanya. Ini salah ini. Jalan cukup Sisi kita cukup. Ambil bagian jalan orang lain. Semua suruh Ming. Minggir. Kalau oh enggak minggir aja cukup. Ngapain nyuruh orang Ming? Minggir. Ini namanya ganggu orang lain. Nah, ini buat ruw. Ruw. Islam enggak suka buat ruw. Sama Atuddin. Ma'am. Salawatullah. Wassalamu alaihi wa ala sa'iril nabiyyin. Wa alikullin wa sa'iru salihin. Ya. <t atau tit bath> Jadi solawat kepada sahabat, solawat kepada keluarga Nabi, eh, kepada tabiin dan solawat kepada yang lain itu dikiaskan, kias karena karena ada solawat untuk sahabat, maka dikiaskan oleh ulama solawat untuk muslimin muslimat juga boh, boleh, ini kan wa kullin wa sairus solihin ya dan semoga solawat Allah Terlimpahkan kepada seluruh hamba Allah yang so, soleh. Karena sahabat boleh disolawatin. Maka hamba Allah yang soleh juga boleh di solawatin. Ya. Karena tidak ada contohnya teks hadith Nabi solawat Nabi yang ada solawat untuk orang soleh. Ya, Terus, jangan dibilang nanti ini bedah ini. Ini ini pembukaannya riatul solihin ini, e, bukanya alba'inawwiyah ini bedah ini. Ini solawatnya tidak ada di dalam hadith Nabi ini, ini solawat apa ini? Solawatullah wa salamuhu. Alaih wa ala sa'irin nabiyin, wa alikullin wa sa'irin salihin. Ini karya Imam Nawawi ini. Ya karya Imam Nawawi. Ya memang, sholawat itu, Rasulnya si contoh sholawat. Dan Rasul mengizinkan kita mencontoh, membuat sholawat. Maka ada sholawatnya Sina Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu anhu. Ada nanti sholawatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada sholawatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang sama sekali tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau-beliau berkreasi sen sendiri. Makanya jangan jangan mengatakan sholawat nariyah. Itu bid'ah yang baca neraka. Sholawat munjiyah bid'ah yang baca neraka. Jangan begitu. Man. Orang boleh berkreasi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalam, jelas ya? Alhamdulillah sudah satu jam saya berbicara. Tuh, ya. sudah satu jam. Terasa boleh, nggak terasa juga boleh. Tapi kenyataannya sudah satu jam. Kesimpulan, jadi kesimpulan. Kesimpulannya satu di mukot yang sampai sekarang ya, Insya Allah kita akan lanjutkan rebu yang akan datang, sama bakju untuk rebu yang akan datang. Al-Badu itu direbu yang akan Datang mulai Membahas hadith Yang ada di mukadimah ini Tentang masalah Tujuan pengumpulan Arba'in 40 hadith Nabi itu alasannya kenapa gitu, Dikumpulkan itu akan dibahas Direbu yang akan datang Tapi kita akan buat kesimpulan dulu Kita sudah belajar tentang basmalah Kita belajar tentang arti Dari kalimat Alhamdulillah Kita sudah belajar bagaimana Maksud Allah itu yang maha mengurusi alam Semesta kita juga sudah belajar tentang Allah yang mengurusi langit, Allah yang mengurusi bumi. Sampai terakhir kita juga belajar bagaimana Rasulullah itu suka menjadi budaknya Allah. Dan Allah sangat menyukai Rasulnya yang bisa betul-betul menjadi budaknya Allah ini ya. Maka dimuliakan Allah Ta'ala karena derajat abduhu ini. Kemudian kita juga sudah belajar pada malam hari ini tentang bagaimana... Rasul ini sebagai makhluk yang paling mulia Jadi jangan ada anggapan ada yang Sama atau lebih mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Kemudian Al-Quran Ini mujizat yang luar Biasa, mendengarnya, membacanya Semua itu menyebabkan kita jadi Mulia, nah yang terakhir Tadi ya, Yang menjadi fokus saya di malam hari ini Sama Hatuddin Agama yang penuh Kemudahan ya penuh kemudahan. Sehingga membuat orangnya nyaman tuh. Kalau kita dikasih fasilitas serba mudah kan jadinya nyaman. Ini yang sekarang hilang dari banyak umat Islam. Tidak tidak memberikan kemudahan tapi memberikan kesusahan dan kesulitan gitu ya. Bukan kemudahan. Nah, Islam itu cirinya pokoknya memberikan kemudahan. Saya ambil contoh ya. buat penutup tapi ini jangan jangan diamalkan. Ini kalau dia diamalkan kacau nih ya. Ada satu anak muda datang kepada Rasulullah SAW. Ini kalau kita belajar hidup solihin akan ketemu nih. Abis sholat isak itu dengan beban mental yang luar biasa, bingung gitu. Ya Rasulullah, binasa saya, saya binasa, celaka saya. Sulainya, kenapa? Ada apa kamu ngomong seperti ini? Saya tadi Tadi saya mencumbu seorang wanita. Ya, saya mencumbu seorang wanita. Binasa saya. Coba ini ngadep Nabi sama ngomong seperti itu. Kalau kita yang ngomong mesti kan, wah oh, memang tidak tidak normal ini. Hidup sama Nabi, oh, juga mau sholat sama Nabi masih sempat sempatnya mencumbu ani wanita. Dibuat rumet itu kalau kita kan ya. Salah titik dibuat rumet. Nah itu model kita. Titik-titik rokok lah ini. Tapi kalau Rasulullah tidak begitu. Beliau ingin buat orang itu bebannya itu sirna. Maka beliau nanya. Kamu tadi ikut sholat bersama saya tidak? Ikut ya Rasulullah. Oh ya sudah. Selesai. Sudah. Ya. diampuni Allah kamu. Ya Rasulullah tadi saya mencubu qabbal itu mencium wanita. Kamu sudah sholat sama saya kan? Iya, Ya sudah selesai okay coba ini. Gampang atau gak gampang? Gampang, jangan nah. dipraktikkan. Awas itu <laughs> ya. Jangan salah. Kita enggak akan bahas itu. Saya enggak bahas itunya ya. Enggak bahas itunya. Yang saya bahas bagaimana Rasul memberikan kemudahan pada orang yang lagi penuh dengan beban gitu loh. Jadi orang yang penuh beban tuh enggak semakin dibuat se stres gitu. Kalau kita kan enggak ya. Oh ya, neraka, Mas. Model begitu neraka. <laughs> Oh enggak ada ampun bagi mu neraka, neraka habis-habis kamu wah kacau ini terlalu gede ini. Jadi dibuat apa? Orang dibuat semakin se-stress stres. Berikan kemudahan. Tapi jangan mempermudah. Paham ya? Jangan menganggap sudah, jangan menganggap en enteng, enggak. Ini yang datang kan juga udah nyesel kan. Halak tuh, aku binasa. Orang udah stres, udah ketakutan sampai nyat. Wah, wow. memang kamu kan? geblak mati orangnya dia dengan dengan nanti akhirnya prasangka buruk dengan prasangka bu, buruk. Nah ini samah atuddin tolong jadi fokus kita dari kajian malam hari ini agar kita bisa menjadi muslim yang samahah, punya punya samahah itu. Kemudahan termasuk dalam diri kita sendiri. Ngaji jangan maksakan mau ngaji satu hari Sepuluh juz. Jangan. Bagus memang. Memang Pak, bagus, tapi nanti jadinya enggak bagus. Kalau semua itu memberatkan. Ana wakhiyaru umati bur'an minatakeluh. Aku dan umatku yang terbaik. Yang terbaik. Jadi ada umat yang terbaik, ada umat yang biasa, ada umat yang rodo elek gitu kan ya. Aku dan umatku yang terbaik. Bur'an minatakeluh. Bebas dari sikap memaksakan diri. Contoh. Neneknya meninggal. Neneknya meninggal. Tahlil kan bagus kok? Bagus kan? Ya. Gak punya duit untuk ngasih berkah. Gak bisa jamu makan. Yang tahlilan kasih aja minum. Jangan terus karena. Wah ini gak enak nih. Tahlilan nanti apa namanya. Kalau gak ngasih makan gak enak gitu ya. Gak ngasih makan gak? Gak enak. Akhirnya jual mau mo, motor. Buat jual motor jual buat tahlilan. Masih gak cukup. Akhirnya ngutang sama O orang gitu kan ya bukan oh, buat tahlilannya nenek gitu ya ya tapi bukan begitu, itu namanya memaksakan di diri, gak bener gitu, Nah ya, terus bagaimana apa adanya buat tahlilan gak usah ngutang ngutang, bisanya ngasih air ya kasih air, mau tahlilan gratis gak usah repot datang aja masjid ar Arodo titip namanya titip titip namanya nenek saya, udah gak modal apa-apa, gak usah mau modal modalnya cuma ikut datang di sini ya sudah ada minum ya sudah ada roti ya kan selesai ya kan ya jadi nggak usah memaksakan di diri pengen buat pengajian akbar masya allah bagus bagus nggak bagus tapi kalau ngejol sapi limo berkwit terus ngutang galur ngicul ngitang ngulon bagus atau jelek jelek ya jelek semua itu tidak boleh dengan memaksakan di diri. Nah kalau orang yang mampu tidak apa-apa. Mampu itu misalnya begini. Dia mampu menjual semua hartanya. Tapi setelah itu tidak ada keluhan sedikit pun ketika dia susahnya luar biasa. Mampu? Enggak, Pak? Sikapnya ulama-ulama yang mampu mendermakan semua hartanya itu memang model begitu. Ya. Memang seperti... Seperti itu, Sayyidina se Umar Asyidhik, semua hartanya didermakan, betul kan? Tapi beliau dan dan istrinya dan anaknya, udah, apa yang kalian tinggalkan di rumah? Allah dan Rasulnya, sikapnya sama, nggak ada ngeluh sama sekali. Itu boleh. Belum kelasnya, tiru Sayyidina Umar, lumayan, separuh disedekahkan, separuh disimpan, betul ya. Belum kelasnya, tiru sahabat yang lain, semua oh, ada kelas-kelasnya kok ya. Yang penting ada yang ditiru, tapi jangan niru yang pelit. Jangan maksakan diri. Sudah kita tidak usah sedekah aja. Jangan ini ngawur ini. Ini namanya bukan maksakan diri tapi namanya al-pelitul pahilu ini. Ini pelit luar biasa. Paham ya? Karena kadang saya mendengar tuh orang-orang yang mau tahlilan terus jual sawah. Bis itu kayak bisa kerja Mumat Ya. Nanti akhirnya yang jadi kesan buruk tahlilannya. Padahal itu orangnya yang sah, salah. Pengen ziarah wali. Masya Allah. Bagus ziarah wali. Bagus. Jadi orang itu harus objektif. Ziarah wali. Bagus. Tapi kalau utang sana, utang sini. Buat ziarah wali. Jelek. Gitu. Ada pernah datang satu orang ke sini. nemui saya. Entah orang itu jujur atau enggak jujur. Bahawa anaknya. Beberapa tahun silam. Beberapa tahun silam. Saya masih di depan sana. Mesti dia. mau minta uang. Loh, kenapa? Saya ini. Ziarah wali Uang saya habis Jadi saya gak bisa pulang Saya jawab, silahkan pak jalan kaki saja pulang Rumahnya mana? Tegal Silahkan jalan kaki sampai tegal Kok begitu tuh babe? Kok begitu? yang turun jenengan ziarah wali siapa? Lu saya mau cari barokah Mau cari barokah tuh uangnya cukup enggak? Itu barokah, kalau uangnya gak cukup nekat Itu nih bukan barokah Sampai jenengan keliling minta-minta Haram minta-minta sama orang yang Seperti ini gak boleh Ya, minta-minta begini Hukumnya haram, apalagi jenengan bawa Anak, jenengan ngajari anak Jenengan untuk minta sama sama orang Yang model begini ini, minta-minta Merendahkan diri, menghinakan diri Seperti ini, kalau alasannya cuma untuk itu Ini haram, gak boleh Paham ya Nah ini, ini salah gitu dan saya yakin memang enggak, enggak seperti itu itu modus saja itu kan ya modus nah. saya bilang enggak usah ziarah wali jauh-jauh ziarahin bapak bapak ibu sudah meninggal meninggal ya udah ziarahin bapak ibunya ya itu lebih dari wali ziarahin bapak ibunya dekat nah, kalau ada kelebihan harta kesempatan kekuatan silakan mau ziarah sampai ke Mesir juga Bu? boleh mau sampai ke Maroko boleh sampai ke Irak ke Hadramaut juga Bu boleh bagus ya cari barok. barokah tapi jangan alasan cari barokah akhirnya memberatkan diri sendiri. Nah ini sama ini banyak orang enggak ngerti. Akhirnya jadi hidupnya ruwet tuh. Karena enggak tahu sama hadis agama ini enggak ruwet, makanya jangan dibuat ruwet. Ya. Banyak sih kisah-kisah seputar masalah memperberat diri sendiri ya memperawat diri sendiri. Misalnya, misalnya begini ya. Saya begini. Tahu capek bisa duduk bersandar. Ya, karena gengsi. Karena geng, gengsi. Enggak usah duduk. Eh tambah diselolokan begini. Padahal ini udah capeknya luar biasa. Besoknya masuk rumah sakit. <laughs> Besok rumah sakit. Capek, ya senden gitu. Ngantuk, ya tidur gitu loh. Itu kan coba lihat coba lihat salat salat orang lapar disuruh salat atau makan dulu makan dulu itu loh Islam makan dulu baru nanti kamu salat ngantuk sama Allah disuruh salat atau suruh tidur tidur dulu baru kamu salat tapi ingat pesan sama temennya. saya mau tidur tolong bangunkan ya <laughs> jangan tidur dulu akhirnya bablas gitu kan ini artinya Allah nyuruh kita enggak maksakan diri itu kalau ngantuk ya kamu di tidur dulu, dulu, jangan dipaksakan dilelek melekkan gitu. Akhirnya tambah salatnya enggak karu-karuan. Begitu. Salat kok di makmumnya ada orang-orang yang tua, wanita yang lagi gendong anaknya, ngurusi anaknya gitu. Dia ya, salatnya Rasulullah enggak maksa. He, makmum salat yang panjang ya. ya, enggak. Rasulullah memberikan kemudahan biar yang ibu segera ngurus anaknya, yang tua bisa segera istirahat semua dengan kemudahan. Jelas? Nah, untuk memberikan kemudahan Anda pulang ke rumah masing-masing, mari kita akhiri majlis di malam hari ini. Kita mau yang buatnya Habib saya lanjutkan oleh Habib saya. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Sebelumnya saya ingatkan Ahad besok jangan lupa ya, Ahad besok sudah buku inilah dalilnya. Tolong disampaikan pada rekan-rekan yang yang lain.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 وَمُطَّلِعَ عَلَى سَرَائِرِي وَنِيَّاتِي اقْبَلْ جَمِيعَ حَاجَاتِي وَاغْفِرْ ذُنُوبِي وَسَيِّئَاتِي وَتَجَاوَزْ عَنْ خَطِيئَاتِي وَزَلَّاتِي وَتَقَبَّلْ جَمِيعَ حَسَنَاتِي وَسَامِحْنِي فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي Allahumma inni tamiuun fi ataaq raghibun fi ridhaq mustaslimun li qadhaq faktubni min awliyak wasrubbi sabila hudak wa al sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihis terima kasih